Kalau saya orang bertato yang sinis lihat Ustadz, gitu. Jadi sebelum Ustad melototin saya, saya udah melotot duluan, gitu. Ada silsilah dari pernarkobaan obat-obatan terlarang, kalau saya minum dengan soda, efek obatnya itu akan bereaksi lebih cepat, gitu. Dan saat itu saya minum dengan minuman bersoda, gitu. Saya mau berbagi pengalaman, oke. Okay? Fadil. Nah, Asep. Fadil, Fadil, Fadil. Nah, Adil, dia. Ini Fadil nih menemani saya empat tahun yang lalu dia punya cerita unik tapi sekarang betah di perjalanan menuju akhir hidupnya ya dengan masa lalunya boleh saya berbagi pengalaman dengan Fadil Simerai siapa beliau dulu sama dari latar belakang yang sama dulu nggak kenal Allah resah gelisah gundah gulana melorioso galau beliau adalah manusia yang tidak sukses dari bunuh dirinya dulu mau bunuh diri gagal terus karena memang belum waktunya mungkin ya. Sayang bu ganteng ini mau bunuh diri. Bagaimana saat itu terjadi? Silakan Pak Dial. E, berbagi hikmah karena tema kita malam ini gaple kenapa harus gaul tapi soleh Karena dakwah itu mengilhami bukan menghakimi. Silakan Mas Padil, kita ngobrol di sini nih. Dia dia sampai gimana sampai ceritanya kita di Malang nih pagi ini udah ngebaso e, udah sholat Kita udah punya sholat, masih punya wudhu malah. Gimana? Apa yang terasa dengan masa lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padil. Saya bersama beliau mulai dari tahun 2016. Pertemuan saya dengan beliau diawali dengan keresahan yang saya alami saat itu. Mulai dari pasangan, kerjaan, pertemanan, pergaulan sosial yang hampir semuanya bermasalah, ditinggalkan pasangan, dipecat dari kerjaan, bermasalah dengan sosial teman-teman, dan itu berturut-turut harinya selama tiga hari gitu. Dan memang kebelakang kebelakangnya pun banyak hal-hal yang sangat sampai hari ini mungkin disesali gitu. Mulai dari maksiat, narkoba, minum-minuman keras. Kalau bisa dikatakan, belum ada kenakalan yang tidak pernah saya lakukan. Akhirnya, saya merasa di saat itu, merasa punya uang, punya teman-teman, punya pasangan, punya pekerjaan, menghasilkan. timbullah rasa arogan. timbullah rasa seenaknya menjalani hidup gitu peduli orang mau bilang apa, saya pakai narkoba mau orang bilang apa, saya pakai minum saya dapat uang sendiri saya punya segalanya lalu saya termasuk orang yang anti dengan ustadz. jadi kalau ustad kebanyakan lihat orang bertato itu sinis kalau saya orang bertato yang sinis lihat ustad, gitu jadi sebelum ustadz melototin saya saya sudah melotot duluan Lalu akhirnya setelah keresahan terjadi itu, kehilangan segala macam yang tersisa di saya hanya uang. Uang yang bisa dikatakan untuk umuran saya di saat itu lebih banyak dari kalangan teman-teman saya. Ternyata di saat sendiri, karena kebetulan saya asli Bandung dan orang tua sudah pindah ke Bogor, saya ngekos di Bandungnya karena tidak mau ikut pindah ke Bogor merasa kesendirian itu jadi kayak ngelamun aja sendiri selama dua hari dua malam galau risau sendiri di kamar matiin kamar kosan selama dua hari dua malam gak tidur nggak nggak nyalain lampu kamar gitu semua gordeng ditutup nggak mau ada cahaya udah bener-bener cuma bengong aja gitu cuma minum air putih rokok minum air puting rokok lalu setelah itu saya mikir kayak mau ngapain lagi ya gitu semuanya udah nggak ada terus e, semuanya udah saya lakuin ah udahlah akhirnya saya mencari sponsor dapetlah sponsor Google yang memberikan saya info tentang cara mati paling cepat gitu jadi dia mau bunuh diri googling dulu bagaimana mati cepat dikasih info lah sama Google kasih info lah jadi kalau dia mati waktu itu disponsori oleh disponsori oleh, oleh Google, Google. Dikasihin pola sama Google kalau cara mati paling cepat itu adalah obat dengan eh, apa obat yang memang dosisnya tinggi terutama bisa dimakan eh, bisa berbahaya kalau dimakan sama orang yang belum perutnya terisi di situ keluarlah paracetamol bahkan tiga butir paracetamol bisa membahayakan nyawa seseorang yang belum makan sehari. Di saat itu saya 2 hari belum makan, belum tidur, saya makan 30 butir. Dengan, kalau ada silsilah dari pernarkobaan, obat-obatan terlarang, kalau saya minum dengan soda, efek obatnya itu akan bereaksi lebih cepat. gitu. Dan saat itu saya minum dengan minuman bersoda, gitu. Jadi kayak makan kacang, dorong soda, makan kacang dorong soda. Beberapa jam saya tunggu kok nggak ada, nggak ada, nggak ada, efek sama sekali gitu. Yang saya pikir apa karena dosisnya udah beda sama orang normal mungkin ya saat itu gitu. Lalu akhirnya saya mencoba jalan kedua belajar dari televisi, dari segala macam, minum apa itu Wipol, semacam obat, apa sabun lantai ya? Wipol. Saya coba ke Alfamart, akhirnya setelah dua hari keluar keluar rumah itu hanya ke apotik dan ke Alfamart. Cuma di saat ke Alfamart itu saya udah mulai dapat apa ya reaksi dari obatnya, muka mulai kram segala macam. Dan di situ saya kayak pertama mengucapkan Ya Allah, <gacht> Ya Allah jangan di jalan. Ya Allah takutnya nggak ada yang kenal kalau saya kenapa kenapa di jalan. gitu Lalu akhirnya sampailah ke Alfamart dan pulang ke kota. Bahwa itu, waktu saya mau minum itu memang baunya tidak nikmat sama sekali itu. Menyengat parah lah pokoknya. Jadi saya setelah dibuka saya simpan. Saya di situ mikirnya bukan jajan tapi sebentar deh saya tarik napas dulu dan kebetulan di situ saya nyalain handphone. Saya WhatsApp Mama. Tidak bilang akan melakukan itu cuma saya cuma minta maaf atas segala kekecewaan orang tua segala macam lihat anaknya seperti ini, kehidupan anaknya seperti ini belum bisa membahagiakan beliau. Ngechat lalu saya matiin handphone itu sekitaran jam sepuluh masih mikir untuk minum siwipol itu ternyata ketiduran ya semacam pingsan mungkin reaksi obat saya hilang ingatan di situ di saat bangun itu karena ada yang ngetok kamar kos itu kejadiannya saya mungkin hilang ingatannya itu jam 10-an ada yang ngetok kamar kos itu setengah empat subuh kalau gak salah jam empat subuh di pintu saya bangun yang saya bangun pertama itu bukan mikir siapa yang ngetop pintu tapi dengan kata kasar keluar gitu kok saya bangun lagi gitu kok ngajari mati ini gitu akhirnya setelah saya buka pintu kamar ternyata ibu saya ibu saya yang tiba-tiba buka pintu lihat cuma nggak tahu mungkin feeling ibu kali ya. Padahal saya cuma bilang minta maaf, nggak mau melakukan apa-apa, segala macam gak bilang gitu. Terus akhirnya saya cuma berdiri, bengong. Mama saya lihat di lantai dan di kamar juga banyak sisa obat-obatan yang dulu. Terus botol-botol minuman dan yang mama kaget itu lihat bukus-bukus parasetamol itu dan wipol yang ada. Itu gitu. Mama cuma nanya, kamu ngapain kak? saya nggak berani jawab bapak apa gitu cuma bilang ya eh, saya udah nggak punya bapak lagi mah kamu kan punya mama sambil mama nangis gitu. lalu meluk saya akhirnya saya mikir di situ kayak oh iya ya benar saya masih punya mama saya kenapa saya harus ngerasa kehilangan gitu padahal segala yang saya butuhkan itu ada di ibu saya juga gitu lalu di situ saya mohon Ma ya udah, induk di sini ya. Kakak pengen tidur berdua sama mama, pengen peluk mama semalaman, udahlah. Induk nggak segala macem. Di situ tahun-tahun itu lagi e, rame-ramennya di Bandung pemuda hijrah. Bahkan di situ pun saya punya stigma kayak apa sih hijrah itu cuma musim-musiman lah. Paling juga orang-orang ikut hijrah ke salah satu musim di Bandung yang ramai anak muda, paling mau cari jodoh lah gitu. Ujung-ujungnya mau daftar lah, jadi selalu ngeledekin orang-orang yang ngaji gitu. Ada teman-teman yang kebetulan kesana juga, Bil, oh, kamu kayak lagi galau segala macam. Ikutin ngaji nggak? enggak mau. Dia, ya jumatan lagi nih, nggak, enggak mau segala macam. Bahkan enggak pernah mau nginep di rumah temen yang selalu jumatan gitu. Soalnya kalau nginep di rumah itu nanti saya diajak jumatan gitu. Jadi dia kabur lah kalau malam Jumat gitu. Kalau ada singkat cerita, saya sendiri akhirnya mencari di YouTube itu Kenapa orang-orang bisa pada ke masjid ada apa sih? Ada beliau akhirnya di YouTube yang keluar katanya ada Ustadz Effendi, ada Ustadz Ananta, Taki, ABC banyak lah Ustadz-ustadznya. Lihat beliau terus, oh ini lumayan juga nih. Kayaknya saya juga lagi galau, lagi pusing, lagi nggak jelas. Kayaknya cocok kalau saya ke masjid, tapi bukan ngaji ya nonton stand up komedi lah gitu kurang ajar ya atau beliau, masjid mau lihat, stand up comedy tapi nggak apa-apa. Lalu akhirnya saya ke masjid sendiri, diem diem, nggak mau ada orang tahu kalau saya masuk ke masjid kajian anak-anak muda itu, pemuda nah, Karena dulunya suka ngelidek Jadi saya juga malu, mau ke masjid sendiri, saya pakai hoodie ditutup, gitu. Terium di tengah-tengah jemaah yang lain di kajian beliau. Akhirnya hari itu saya jadi pemuda hijrah yang terakhir keluar masjidnya gitu. Karena saya nunggu beliau keluar dari mimbar dan saya nggak pernah tahu kalau di mimbar itu ada pintu belakangnya. ternyata beliau keluarnya lewat belakang. Sampai saya nunggu udah orang-orang habis -orang tuh nggak keluar-keluar. Ya udah, akhirnya nggak ketemu. Gitu. Akhirnya saya DM via Instagram. Nggak ada balesan malam itu setelah beres kajian. Baru dibalas itu setelah sholat subuh dan saya belum tidur. Akhirnya. Saya cerita di DM Instagram, ustad saya gini gini gini gini gini, saya pengen ngobrol, saya pengen belajar, saya pengen tahu harus seperti apa, harus kayak gimana. Lalu pada subuh itu beliau ngobrol DM dan dia mengajak saya untuk bersama gitu, Ayolah ikut segala macam. Di hari pertama pun saya ikut ke kajian beliau pagi-pagi belum tidur karena nggak pernah bisa tidur orangnya gitu. Lalu kayak apa ya? kayak langsung tertarik untuk ikut gitu, ayo mau ikut nggak, ayolah di hari itu pun beliau ngajak saya ke mobilnya dan saya beliau kan nanya uh, saya nanya, terus motor saya gimana? itu akses kamu untuk segala macam segala macam yang kamu lakuin dari dulu. buang kalau mau. akhirnya saya simpan motor atau dimana udah saya tinggalin ikut beliau selama sehari, sholat di lima masjid yang berbeda selama lima waktu, lalu akhirnya beliau menawarkan saya untuk tinggal di rumah beliau di pesantren beliau ada teman-teman juga di sana yang punya cerita masa lalu seperti saya tidak beda jauh lah. Selama 6 bulan lah saya di sana. Saya tinggalin barang-barang semua di kosan yang saya ambil hanya baju dan gitar saya waktu itu. Lalu selama 6 bulan itu benar-benar menghilang dari yang namanya sosial pertemanan saya. Di hari pertama di rumah beliau pun yang pertama saya lakukan adalah buang handphone saya ke kolam ikan gitu sama sekali itu yang saya pikir itu akses saya semua kemaksiatan ada di situ gitu aksesnya gitu tidak lama setelah enam bulan mulai belajar solat mengaji beres-beres masjid setiap hari hanya seperti itu gitu terjawablah mungkin semua doa mulai dari pasangan yang hilang kembali lagi ada tenang jiwa ada tenang jiwa dan merasa doa saya terkabul terjawab pasangan kembali lagi pekerjaan menawar kembali gitu. Teman-teman juga nyari ibdik. Saya pinjem handphone teman yang di pesantren juga pengen lihat Instagram. Ternyata banyak yang nyariin gitu. Rindu lah segala macam ke aja. Untuk kerjaan dan pertemanan memang tidak tergoda gitu. Enggak lah saya pengen ngaji dulu gitu. Cuma di saat untuk wanita nih. Misalnya itu wanita yang saya berpikir mungkin bisa jadi ladang amal saya juga gitu toh saya masih sayang sama dia dan mungkin dia juga masih sayang sama saya gitu saya ajaklah dia untuk menikah gitu kalau memang mau baik lagi ayolah kita menikah kita ibadah gitu karena saya anggap itu adalah jawaban doa dan ternyata itu adalah godaan untuk berhijrah godaan di saat kita berniat istiqomah pernikahan pun hancur gitu karena saya menikah berdasarkan ingin ibadah tapi ilmunya belum ada Jadi kayak kosong gitu hanya oh, nikah ibadah tapi di saat ditanya ilmu nikah itu apa terjebak ya terjebak benar benar terjebak dan ini hancur segala macem saya mulai ambil fokus yang lain kerjaan segala macem pada akhirnya saya ingat satu ayat karena saya waktu kecil pernah ngaji sebenarnya satu ayat uh, satu satu ayat yang tidak pernah saya lupakan Setiap saya salat setiap saya terpaksa harus salat yang saya ingat cuma itu, gitu. Al Insyiroh, Fa inna al inna al Lalu saya pernah nanya ke beliau, saya nggak pernah salat nggak pernah apa, udah inget, eh, udah nggak inget yang namanya surat-surat pendek, apalagi surat-surat panjang dan, tapi kenapa saya selalu ingat surat ini kalau terpaksa salat gitu. Coba cari kita cari, kita bedah ayatnya. Oh ini ternyata ada, setelah kesusahan. Ada dua kemudahan, satu kesusahan, dua kemudahan. Oh mungkin ini jawaban dari surat apa ayat yang selalu saya ingat gitu. Jadi saya yang selalu ngerasanya kok susah terus, kok susah terus nggak ada rasa bersyukur di situ. Nah, saya kembali lagi ketemu beliau lagi setelah kembali ke kehidupan gelap setelah menikah tanpa ilmu itu, ketemu lagi dengan beliau, lalu eh, ikutlah lagi dengan beliau. Dan akhirnya ada di Bandung, saya membentuk dengan teman-teman eh, majelis tato. Di situ orang-orang yang bertato semua, yang ingin belajar kembali agama Islam. Lalu di kajian itu pula, saya mengajak satu wanita untuk yuk ngaji. Gitu. Dan akhirnya wanita itu yang jadi ibu dari anak perempuan saya hari ini tahan dulu dia ini ada tulisan keren banget teman dekat itu adalah orang yang selalu ada bagimu meski tahu baik burukmu jadi padil ini sempat hilang dulu setelah hijrah karena terjebak perempuan sampai rumah tangannya gagal ketemu lagi pas kesusahan dan saya tidak tinggalkan dia dan sekarang udah punya anak lagi semoga tetap istiqomah hijrahnya Nih. artinya apa? ga pleh, gaul tapi soleh itu tidak harus merti, melingkat, mengukap mengembangkan kembali histori kita di masa lalu sudah-sudah Allah tutup aurat dan tinggal kita mau dibawa kemana nih hubungan kita dengan Allah di kuota sisa yang masih ada dalam setiap jiwa kita berupa nafas maka jangan sia-siakan kesempatan untuk lebih memetik arti menuhi mengurai makna ketika anak ada wabat terputus seluruh amanya kecuali tiga hadil dengan hijrahnya sekarang setiap detik mungkin dapat ilmu dari apa yang dilihat didengar, dirasakan dan sama ngarepot repot ngajar dia mah dibiarin aja biar dia nyimpulin sendiri gimana akibat baik buruk dari yang dia perbuat dan tidak hanya kepada dia aja kedua ilmu yang bermanfaat sedekah jariah dia dulu bantuin saya yuci WC masjid, nyapu nyampu masjid hamillah berkah yang ketiga anak yang soleh tema kita malam ini jadi kita boleh tanya siapapun orang tua ibu kalau punya anak harapan ibu anak kita jadi apa Tuh nggak banyak jadi soleh kembalikan ke dia makna seorang ibu buat padil apa sih makna seorang ibu makna seorang ibu itu ibu adalah jalan utama jalan utama setiap insan manusia untuk capai dalam surga kalau menurut saya simple kan tapi perjalanannya kita tanya diri kita kapan terakhir mencium kening ibu lalu dengan seksama memperhatikan sengaja agak agak dalam memandangnya bekas apa kernyit dahi dan keribut keningnya itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anak kapan terakhir menempelkan pipi kita ke pipi mama ayah lalu berbisik minta maaf dan minta ridonya Kapan terakhir kita membawa makanan terlejat dari hasil keringat dengan sikap terhebat Hanya untuk mendapatkan ridho Allah melalui ridhonya Lalu kita menyuapkan makanan yang kita bawa Ingat Mama dulu pernah mengejar kita karena takut anaknya kelaparan Mama berani tidak makan, yang penting anaknya tidak kelaparan Mama berani menahan haus, yang penting anaknya tidak kehausan Mamah nangis ketika mengidamkan kita, mengandungkan kita lalu melahirkan hampir lepas nyawanya sampai pada dia saja mau bunuh diri, ibunya yang menyelamatkan dan dipeluknya semalam itu kapan kita membawa mamah kita jalan-jalan dan makan malam sederhana, kapan belikan terakhir sepatu buat mamah kapan terakhir tergopoh-gopoh datang ke mamah lalu selebihnya dicuci kakinya diciumi karena itu betul surga bagi siapapun anak kan tahu teori agamanya cuman prakteknya berat Kapan kita minta maaf secara serius ke mama arti soleh itu gak neko-neko orang yang selalu mendoakan orang tuanya, menerima dia ahlaknya baik, karena kalau ada anak nakal orang spontan anak siapa kamu? itu yang ditanya orang tuanya tapi kalau anaknya soleh anak siapa ini? orang tuanya juga kebawa maka gapleh gau, tapi soleh adalah mengembalikan rasa insting kemanusiaan kita dari mana kita berasal kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah dan tak berbunda kita bukan Isa yang tak berayah kita manusia yang sempurna karena ada ayah ada bunda untuk itu semoga nawang lawak apa dibalik Ali nawak lawang susah banget nih menjadi tempat yang barokah karena di sini dikumpulkan orang tua lalu meminta Ridho maaf Dan ikhlas mengampuni ibu kita Kepada kita insyaallah Tidak harus riweh mikiran market Apa itu Kalau Allah ridhonya sudah berpihak Kamu mau apa Maka saya sampai di sini pun udah doa orang tua saya Epima luar negeri pulang anting bakal gratis katanya. Umroh tinggal ngomong Pakaian gak usah beli Bukti bu Doa ibumu Dikabukan Tuhan fakta. Dan kutukannya Saya pernah di penjara jadi kenyataan karena saking nakalnya saya mama marah lepas kamu harus tahan, ditahan kita ingat ke ibu pas hari ibu I love you mom 22 Desember you are my everything kau segalanya ku, mama langsung komen iya segalanya sama mama sampai hari ini maka ibumu ibumu ibu kalau temanya soleh harus soleh kepada orang tua pertanyaannya, ibu ingin punya anak soleh? Tanya diri, sesoleh apa kita ke orang tua kita? Semoga malam ini berhikmah, walaupun sebentar. Insyaallah berkah. Apa itu berkah? Subuh khair. Seperti Ibrahim punya istri yang soleha, hajar, dan sarah. Yang melahirkan jam-jam yang tak pernah berhenti mengalir. Dikonsumsi jutaan manusia sampai hari ini. Lalu melahirkan anak soleh dari kesolehan dua orang tua. Ismail dan ishak yang sebentar lagi kita berkorban. Jasa seorang Ismail yang berjasa kepada agama dan orang tua ilmu yang bermanfaat adalah manasik semoga kita bisa menyikapi ini semua dengan arif dan bijaksana ketika anak ada wafat terputus seluruh amalnya kecuali tiga satu ilmu yang bermanfaat dua sedekah jariah tiga anak yang soleh ini doanya, saya sekali, semuanya sekali biar semua lahir jadi gaple gaul tapi soleh rabbi, oke okay? ya Allah ya rabgu habli Anugerahkan kepadaku Minas Keturunan yang sholeh dan sholeha Rabbi Ya Allah ya robku Habli Anugerahkan kepadaku Wa alhikni Lingkungan untukku Bisolihin Yang mensolehkan aku Prakteknya Rabbi ja'alni Ya Allah jadikan aku Dan bagiku Mukimas sholah Generasiku termasuk diriku Orang-orang yang senang menegakkan sholat Wamin duri yati Begitu anak cucu keturunanku kuklah Rabbana taqobah doa Inna kantas samiulalimu wa tuba alina inna Ya Rabb, engkau yang maha mendengar, engkau yang maha mengetahui Ini pengejawantahan kepanjangan dari doa yang umum Rabbana hablana min hajuwajina Waduri yati na kurotaayina wa jalan Loh tafi Jangan sampai hanya berkumpul di dunia Tapi berpisah di akhirat satu neraka, satu surga. Seperti Ibrahim dengan ayahnya. Nuh dengan anaknya. Lut dengan istrinya. Asyah dengan Fir'aunnya. Muhammad Rasulullah dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan keluarganya. Kita sama-sama dari Malang. Tapi di akhirat bernasib Malang. Gara-gara beda tempat. Na'udzu bilang. Semoga pengajiannya istiqomah. Dan semoga bisa dilanjutkan dengan kajian yang lain. Saya pengennya panjang ini ceramah. Tapi dari pagi belum berhenti Saya tutup saja dengan pantun Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Sengaja ceramahnya nggak panjang-panjang Ini trik Ustaz Epi biar diundang lagi Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya Aku lupa lihat ada. Terima kasih Fadir, terima kasih Ustaz Deden Semoga ayat-ayat yang dibuka Walaupun beberapa ayat menjadi acuan Panduan untuk kita melangkah lebih baik ke depan menuju keridoannya Kulukarya dastabul gung subhanallahu marhaban bi amrika shada laila wa astabul kautul layk assalamualaikum so warahmatullahi